Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kullil hadatin abadah adadan ya amillahi Allahumma akrimna binuril fahmi min dulumatil wahmi waftah lana abwa barahamatik حكمتك يا رحم الرحيمين اللهم انزل لكه فاحمد النبيين وهب الدر المرسلين والهم الملائكه المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بتقوى وجملنا بالعافيه يا ارحم الراحمين ربنا اعطنا من wa allimna minnadunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antar alimul hakim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sabbihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wassalamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sabbihi ajmain غفر الله له ورحمه الله تعالى نفع نبيه وبؤلمه في الدارين امين فغلا الدنيا المحموده هي التي يصل بها الى فعل خير او ينجو بها من فعل هي التي لا يقع بسببها في ترك ما امورن ولا ركوب محذورن والدنيا المذمومه على لسان الكتاب والسنه هي التي يقع بسببها في ترك طاعات او في ingin menjelaskan tentang dunia salah satu daripada empat perkara yang Allah ciptakan sebagai fitnah yang memang sengaja Allah ciptakan daripada ciptaan-ciptaannya yang maksud tujuan penciptaannya itu adalah sebagai ujian dan fitnah bagi kita Apakah kita benar-benar menghadapinya sesuai dengan arahannya atau tidak? Maka beliau katakan bahwa dunia itu ternyata terbagi menjadi tiga. Ada dunia yang mahmudah, ada dunia yang mazmumah, dan ada juga yang dunia al almubahah. Jadi bukan semua dunia itu tidak baik Kalau semua dunia itu tidak baik Nisaya Sayyidina Sulaiman Alaihissalam Sayyidina Dawud Alaihissalam Sayyidina Zulkarnain Alaihissalam Itu mereka tidak akan diberikan dunia yang melimpah Bahkan Tidak pernah dalam sejarah Kehidupan pun Seorang itu Kaya yang kekayaannya itu seperti Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dia menguasai dunia semuanya dari ujung timur sampai ujung barat istrinya seribu budaknya tidak bisa dihitung tentaranya itu sekian banyak dan semua kerajaan itu meliputi kepada kerajaan manusia dan kerajaan jin Seorang Nabi Seorang Rasul Tapi diberikan Kekayaan oleh Allah Ta'ala Berarti ada kaya yang Terpuji Dunia yang terpuji Begitu pula Ada pula dunia yang mubahah Dunia yang mubah Yang kalau bukan karenanya Maka niscaya kita ini Tidak akan bisa hidup di dunia ini Karena yang dimasukkan dengan dunia itu Adalah yang kita pijak Sekarang ini itu adalah dunia yang kita tempati sekarang ini adalah dunia Dan masalahnya Semua manusia sebelum sampai kepada makomnya Maka kita mempunyai sebuah Kebutuhan Keperluan Dan sebuah tuntutan kehidupan Yang berkaitan dengan dunia Kita harus makan Kita harus minum Kita harus berpakaian Kita harus bertempat tinggal kita harus bercocok tanam dan lain sebagainya yang menjadi sebuah tuntutan kehidupan umat manusia kalau seumpama tidak ada yang mubah maka bagaimana jadinya dunia ini walaupun akhirnya kebanyakan dunia itu sesuai dengan fungsi awalnya fungsi pada awal mulanya yaitu sebagai Fitnah sebagai ujian, sebagai cobaan yang sedikit sekali orang yang bisa lepas daripada fitnah tersebut kecuali orang-orang yang dikandakinya dan tentunya orang-orang yang dikandakinya di sini adalah orang-orang yang mengerti dengan agama sehingga dia mengerti bahwasanya dunia yang dimilikinya itu merupakan sebuah fit-fitnah hanya mereka lah yang bisa terlepas daripada fitnah dunia. Tapi kalau tidak Maka dunia itu akan menjadi fitnah dan menyebabkannya pemiliknya itu terjerumus ke dalam dosa, demi dosa, dan begitu seterusnya. Maka kita mulai dahulu pembahasan tentang dunia ini dengan apa sih yang namanya dunia itu. Jadi dunia itu adalah harta benda yang bernilai. Dan tempat kita berpijak. Itu namanya dunia. Dan dunia itu merupakan salah satu daripada musuh kita yang empat itu. Sebagaimana dikatakan oleh al Habib Abdullah Al-Haddad, saya berlatib. Di dalam pengarang kitab Al-Hikam ini. Dalam salah satu gubahan syairnya yang berbunyi. Ini bulitu biarba'in termini. Bisi hamil gaw sila ma taftiru. Iblisu wal hawa. Wal nafsu wal daniyah. Jadi aku ini. Dicoba oleh Allah Ta'ala. Dengan empat hal. Yang selalu datang menghujam kepadaku Bagaikan. Anak panah yang selalu. Datang bertubi-tubi. yaitu Nafsu. Hawa Dunia Dan setan Jadi Itulah empat hal yang Allah ciptakan Sebagai penguji bagi kita semuanya Apakah kita termasuk Yang sukses melewati ujian tersebut atau tidak ha, Maka dunia ini salah satu ujian kita Dunia ini salah satu daripada Musuh kita Bagaimana mungkin suatu tuntutan menjadi sebuah musuh suatu tuntutan sekaligus menjadi sebuah musuh maka jawabannya adalah ya mungkin saja karena di sini dunia yang kita perlukan itu bukan musuh dunia yang kita perlukan itu yang akan menjadi sebuah sebab musuh kita dan menjadi musuh kita ke dalam dasar. Tapi kalau dunia yang kita butuhkan Itu biasanya tidak sampai menjerumuskan Misalnya apa? Tuntutan kita dari dunia itu apa sih? Makan Makan itu harus makan yang enak-enak Makan itu maksudnya tujuannya apa sih? Makan itu tujuannya adalah menyambung kehidupan Menyambung kehidupan itu kan yang diperlukan adalah harta benda berupa nabati, tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat yang bisa menguatkan tubuh kita sehingga tidak lemas sampai pada masa-masa tertentu. Selama 6 jam, 7 jam, itulah tuntutan kehidupan kita berkaitan dengan makan. Maka yang berkaitan dengan karbohidrat itu apakah sesuatu yang mahal? Ada yang mahal ada yang murah. Tapi kalau sekedar untuk melaksanakan sebuah tuntutan tersebut Apakah tidak cukup hanya kita makan nasi Cukup tidak untuk mendapatkan karbohidrat itu Nasi tanpa lauk Cukup tidak? Cukup Tapi Sesuatu yang lebih daripada itu Itulah yang menjadi Sebuah musuh Kalau kita tidak benar-benar menanggulanginya Tidak benar-benar kita melatih diri kita Untuk melewatinya Akan menjadi musuh Ngerti enggak? Itu contohnya seperti itu. Kamu makan nasi satu piring tanpa lauk pauk. Kamu makan nasi satu piring dengan lauk pauk. Kamu makan satu piring indomie. Memang kenyangnya beda. Kalau makan nasi satu piring kenyangnya itu cuma seperempat. Kalau nasi sama lauk pauk baru sempurna. Sedangkan kalau kita makan mie satu mangkok itu kenyangnya sampai setengah. Gitu, tah. Hah? Jawabannya gimana? Sama saja. Yang namanya kenyang itu sama saja. Kenyang karena makanan yang uah, kenyang karena makanan yang tidak uah, kenyang karena makan yang enak, dan kenyang karena makan tidak enak. Sama apa tidak? Sama. Itu loh kalau kita mau bicara dengan tuntutan. Jadi kalau tuntutan kita, tuntutan kehidupan itu tidak menjadi musuh. Yang kedua, kita memerlukan pakaian. Ya kan? Pakaian kan macam-macam. Ada pakaian yang murah, sedang sampai yang mahal. Ada pakaian yang enak dipakai, sedang enak dipakai, atau sangat tidak enak dipakai. Ya kan? Itu kan ada Derajat-derajatnya Semua tergantung kepada kainnya Dan kesukaan Penggunanya terhadap pakaian yang digunakan Nah sekarang tujuannya pakai pakaian itu apa sih? Nah itu Itu tutupan namanya Tujuan kita berpakaian itu apa? Tujuan kita berpakaian adalah untuk menutupi aurat Yang kedua Supaya melindungi badan kita Daripada rasa panas dan dingin Itu saja Gak iya kalau sumpah sama kita pakai-pakai yang terbuat dari wool bisa enggak? Hah? wool? Enggak ngerti wool? Wool itu yang terbuat dari bulu. Bulu binatang. Bisa enggak? Dari nilon. Dari katun. Dari sutra. Apalagi. Iya kan? Ha. Nah, jadi ternyata tuntutan kehidupan di sini cuma... Bagaimana caranya supaya kita itu membutuhkan pakaian yang bisa menutupi aurat, bisa digunakan untuk mencegah rasa dingin dan rasa panas. Itu saja kan? Ah, berarti apa tidak butuh tidak harus kita itu memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ya kan? Yang mahal-mahal. Enggak, enggak harus. Mahal tidaknya itu kan tergantung daripada mutunya. Mutu kainnya itu yang digunakan itu. Tambah mahal, tambah enak digunakan. Tambah mahal, bau keringannya tambah enggak, enggak keruan, tambah enggak keluar, enggak keruannya itu enggak keluar, itu enak, enjoy, makinya enjoy, jadi kalau ditarik tuh bisa. Nah, itu tuh tanda-tanda kain yang mahal. Kalau gini kan enggak enggak, bergu, enggak enggak apa, enggak elastis, ah itu biasanya murah itu. Nah enggak tidak. Nah, di sini pakaian, kalau semua kita pakai pakaian. Pakaian yang murah itu kan sama pakaian yang mahal sama saja dari segi pakaian. Pakaian yang murah dibilang pakaian, pakaian yang mahal juga dikatakan pakaian, ya kan? Nah, tapi di sini yang menjadi tuntutan kita untuk menggunakan pakaian yang mahal, yang murah itu kan tidak harus. Yang penting pakaian bisa menutupi orang dan bisa mencegah kita daripada rasa panas dan rasa dingin. Kalau kita pakai pakaian seperti yang kamu pakai itu abaya, abaya dan mahal lebih murah kan? yang mahal itu sampai 1 juta lebih satu. di Saudi itu yang dijual di Hilton itu itu 1 juta lebih ada sampai 2 juta lebih ada sampai 3 juta lebih abaya 1 saja itu sampai segitu sedangkan yang kau pakai cuma agaknya 100 ribu iya kan? beda gak pakainya? beda karena kalau gak ada kipasnya gak ada asiknya Maka berbaunya cepat gitu. Ya kan nah, Karena apa? Nggak isis Jadi kalau seperti Ustadz ini kena kipas ah Jadi enak, nggak cepat berkeringat Nggak cepat bau badan Tapi kalau kamu pakai yang murah begitu Terus nggak ada AC, nggak ada kipas Cepat berbaunya Badan kamu cepat berkeringat Akhirnya aroma lidah buayanya itu tampak gitu. Ya kan Ah Tapi kalau kamu pakai yang mahal Yang satu juta lebih Nah, itu enak dingin, makanya itu dingin, istis sudah. Nah, jadi pakaian-pakaian itu seperti itu yang membedakan. Tapi di sini kan yang menjadi tuntutan itu adalah kamu pakai pakaian yang biasa 100.000. Syukur atau tidak? Nah, itu. Enggak syukur, ah berarti kamu termasuk yang terjerumus dengan cinta dunia. Kamu sudah dikasih pakaian yang 100 ribu. Masih ingin pakai yang harganya 3 juta, 4 juta. Padahal kamu gak punya uang. Akhirnya nyolong untuk beli yang mahal. Nah, ini terjelomos dengan dunia. Nah, ngerti nggak? Jadi yang, yang rendah, yang sekedar tuntutan kehidupan kita dengan ukuran standar itu tidak menjadi musuh. Fam, tidak menjadi musuh. Umumnya itu seperti itu. Kamu iri sama orang yang makan nasi tanpa lauk? Iri, Kamu iri dengan orang yang pakai pakaian daster yang harganya Rp17.000. Iri? Kamu iri dengan orang yang pakai pakaian dalam misalnya rp gitu, Iri tidak? Tidak iri? Tidak nah, iri. Tidak jadi bahan yang mencolok. Tidak jadi... Sebab orang itu jadi apa pengen Iri dan sebagainya, enggak, apa standar Itu loh Itu maksudnya Terus Dunia ini yang kita butuhkan apa selain itu Minum Minuman, ada yang mahal Ada yang murah Ada yang sedang Minuman paling mahal itu apa Madu, hadramut Satu liternya itu Satu juta dua ratus kira-kira Satu liternya Bukan madu Indonesia. Madu Indonesia sih. Murah. Madu hadramut. Ya kan? Harus kita minum pakai madu? Hah? Maksudnya minum apa? Tujuannya minum apa? Melepaskan dahaga. Melepaskan keselak makanan. Ya kan? Itu fungsi daripada minum. Dan memenuhi kebutuhan. Apa? air tubuh kita karena tubuh kita membutuhkan air bahkan kebanyakan tubuh kita ini adalah kandungan airnya daripada bukan airnya itu saja itu saja berarti air sungai cukup enggak? air sungai cukup enggak? air sungai itu kalau sama air akuah, kalau kita minum kalau kita minum air akuah, rasa dahaganya itu tidak akan kembali lagi kecuali setelah 6 jam tapi kalau air sungai 1 jam sudah mau minum lagi gitu tah sama saja kan fungsinya nah, kalau kamu minum air, kalau minum air sungai kamu tidak akan terfitnah tapi kalau minum aqua bisa jadi terfitnah air sungai balas mau ngambil kapan saja boleh tapi kalau air aqua harus beli nah belinya ini bisa jadi dengan uang haram dengan uang yang diminta dari ayah, suami dan sebagainya dengan cara maksa dan sebagainya akhirnya jadi terjemur selam dunia itu air minum. Apa lagi yang dibutuhkan? Tempat tinggal. Apa maksud daripada tempat tinggal di sini yang kita butuhkan daripada dunia ini? Yang penting bisa memenuhi kebutuhan kita untuk menjadi tempat tidur kita, tempat untuk memasak, tempat untuk buang hajat, ya kan? Tempat untuk berteduh. Dari turunnya air hujan, tempat juga untuk berteduh dari padasnya, sangatnya sengatnya panas, matahari, ya kan? Itu aja, ya itu. Nah, berarti kalau rumah dari gobok, bisa nggak? Rumah dari gedek, bisa nggak? Harus terbuat dari batu? Nggak harus kan? Nah, berarti rumah yang murah itu, itu sudah cukup untuk menjadi sebuah sebuah pelampiasan daripada tuntutan kehidupan kita, tidak harusnya mahal. Nah, tapi kalau kita lihat tetangga kita ada yang rumahnya bagus, keren dan sebagainya, lalu kita ingin, karena kita tidak bisa, kita iri. Nah, itu yang jadi menjurumuskan kita ke dalam fitnah dunia itu. Apalagi yang kita butuhkan perempuan dan dibutuhkan perempuan, laki-laki, ya kan? Setiap Allah menciptakan setiap makhluknya itu Berpasangan Berpasangan Laki-laki membutuhkan perempuan Perempuan membutuhkan laki-laki Yang dibutuhkan dari laki-laki apa sih Yang dibutuhkan dari perempuan itu apa sih Yang dibutuhkan dari perempuan itu adalah Ada pasangan yang bisa menghilangkan Hawa nafsunya Ya kan Bisa meredakan Gejolak hawa nafsunya Terus bisa mem, melahir bisa mengapa membuahkan janinnya menjadi seorang anak yang diharapkan oleh suaminya itu kan yang diharapkan daripada seorang perempuan kan bisa menjadi tempat yang menenangkan kalau ketika suami itu sedang gundah ya kan itu kan yang diharapkan daripada seorang laki-laki dari sana istri kan walaupun hitam. Walaupun pendek, walaupun gemuk, apakah bisa menuntaskan tiga hal tadi? Bisa enggak? Harus cantik? Harus bodinya itu seperti gitar? Enggak kan. Ah, kalau selebihnya itu jadi fitnah. Ada orang iri, anu iri kepada dia. Kenapa? Istrinya jelek. Ada? <guluh> ada orang jelek? Enggak ada di sini, semua cantik di sini jalan di jalan umum sana oh laki-laki yang lihat, sweet sweet sweet gitu semua ada yang gitu yang di sweet sweetin itu yang mana yang cantik yang bahenol, ya kan nah, tapi kalau gendut atau kurus kayak biting, ya kan atau jelek wajahnya siapa mau lihat siapa mau lihat Nah, justru kalau kita itu menggunakan Dunia-dunia itu dengan ukuran standar Nekmat nah hidup Kenapa? Karena implementasinya Daripada fitnah itu Itu kurang ada atau bahkan Cenderung tidak ada nah, Mau bangga dengan istri Yang cantik, istrinya tidak cantik Atau bangga dengan bodinya Bodinya jelek Bod uh, Bangga dengan rambutnya Rambutnya kutuan, ketombean, atau rontok misalnya. Apanya mau dipanggaiin? Ya sudah cukup. Yang penting bisa meredahkan hawa nafsumu, bisa melahirkan, ya sudah cukup. Dah itu aja. Yang penting bukan binatang aja. Iya <tuh, tuh, tuh, tuh>, kan? Kenapa kok orang itu harus cari yang cakep? Itu loh dunia. Kenapa orang itu harus pakai pakaian yang mahal? Itu loh dunia. Kenapa orang harus mempunyai rumah yang bagus? Itu le dunya. Kenapa harus orang pakai kendaraan milik sendiri? Kalau kita itu pakai kendaraan dengan kendaraan pribadi atau kita menggunakan kendaraan umum, sampainya sampai sampai juga atau beda. Sama aja kan? Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat. Sama aja, cuma itu aja bedanya. Tapi sampainya sampai juga. Ia ya kan? Nah, cuma dari segi kenyamanan memang berbeda-beda. Kita pakai kuda Indonesia. Dulu kan tidak ada kendaraan. Kuda lah. Gitu. Kuda Indonesia sama kuda Arab. Ya beda. Kuda Indonesia itu mungkin se selututnya kuda Arab. Tingginya. Kecil-kecil kan? Kuda Indonesia. Kuda Arab besar, tinggi, besar. Kuatnya itu beda. Cepatnya larinya itu beda. Ia ya kan? Nah, maka... Di sini dimasukkan tujuan mengendarai kendaraan itu apa? Mengendari kendaraan, baik kuda ataupun mobil apa? Yang penting sampai ke tujuan kan? Mau lebih lama, lebih enak, nggak lebih enak yang penting sampai ke tujuan. Kalau sampai ke tujuan ya berarti kan padatnya cukup. Kalau pakai pick-up sama pakai sedan beda nggak? Sampainya sama aja. Nah, bedanya itu di situ ada asingnya. Kalau melewati jalan yang rusak itu lebih nyaman terasanya kalau pakai sedan, itulah. Sekarang kan yang yang dimasukkan di sini adalah standarnya. Kalau standar itu nggak jadi fitnah biasanya. Aku iri sama tetangga. Kenapa? habis dia selalu kemana-mana pakai sepeda engkol. <guluh> Ada yang iri? Ada yang iri? Kamu iri sama tetangga kamu karena dia itu kendaraannya semua anaknya punya sepeda engkol. Sedangkan ayahnya sama ibunya sebenarnya engkol yang kuno itu loh. Ada yang kiri seperti itu? Enggak ada kiri ya. Nah tapi kalau punya mobil, pribadi. Apalagi mobilnya mahal. ah itu yang bikin orang itu jadi terjemuk dalam dosa. Gitu lah. Lima sudah kita sebutkan dunia. Apalagi? Hah? Hendaraan sudah yang menjadi kebutuhan kita. Makanan sudah, minuman sudah, pakaian sudah, tempat tinggal sudah. Nah, perempuan sudah. Apalagi? Ya itu sudah. Kita harus membutuhkan kepada ATM. Kalau tidak ada ATM kita mati. Enggak kan? Kita harus punya uang melimpah. Kalau tidak punya uang melimpah kita akan mati. Kita harus ada riski yang besok. Kalau tidak ada riski yang besok kita akan mati. Ah Berarti Jadi cukup Makanya kan ada seorang penyair Yang mengatakan Ma'un wahubzun wazillu Tilkan ni'amul ajallu Inni jahattu rabbi In gultu inni mukillu Ma'un wahubzun wazillu Ada air Ada roti Ada naungan Itu adalah nikmat yang sangat besar Sungguh aku menentang Tuhanku kalau aku katakan kenikmatan itu adalah kenikmatan yang kecil. Karena abad tujuannya sudah tercapai. Untuk yang dimakan hari itu ada roti. Walaupun roti kering. Untuk yang diminum hari itu ada minum, ada air. Untuk menaungi dirinya daripada matahari dan hujan ada naungan walaupun cuma Seng. Apalagi ini cari. Sehingga orang semacam itu pun, dia harusnya merasa bahwasannya kenikmatan yang Allah berikan sudah sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, Maka'na indahu kutu yaumihi mu'afan fi jasadihi walahu dillu syamsihi faka'annamahi Hijatit dunia bi ala fir Kalau contohnya seorang itu sehat badannya, ada makanan untuk hari itu yang akan dimakannya dan diminumnya. Kalau dia mau punya naungan yang menaunginya daripada matahari, maka seakan dunia dan seisinya itu sudah diperuntukkan untuknya. Itu nabi nabi kita Muhammad saw mengatakan demikian. Gitu. Selebihnya itu ya adalah sebuah fitnah. Gitu. Nah, oleh karena itu di sini yang menjadi fitnah itu adalah kalau kita itu cinta kepada dunia tapi kalau kita itu sekedar membutuhkan menggunakan kebutuhan kita atau melampiaskan tuntutan kita sebagai manusia yang tidak per, tidak pernah atau tidak mungkin lepas daripada ketergantungan kepada dunia, karena kita hidup di dunia maka itu bukan fitnah tapi kalau lebih daripada itu, sampai cinta pada dunia itu yang berbahaya kita mempunyai Makanan, minuman untuk stok hari itu fitnah. Kita mempunyai pakaian melebihi daripada kebutuhan kita itu fitnah. Kita mempunyai rumah yang sangat layak melebihi daripada tuntutan kita untuk tinggal itu adalah fitnah. Apalagi sampai kita itu cinta, gitu lah. Makanya jadi dunia itu silahkan kita ambil sebanyak banyaknya silahkan, tapi letakkan dunia itu di tangan kita bukan di dalam hati kita. Tapi di dalam kita mencarinya itu harus sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuai dengan syariat, lalu kita gunakan sesuai juga dengan syariat, maka berarti kita bukan termasuk yang terfitnah dengan dunia. Tapi kalau sampai kita mencarinya dengan cara yang tidak di restui oleh agama, digunakan juga dengan cara yang tidak Direstui oleh syariat ah, Maka berarti dia itu adalah terfitnah Sekarang ini Orang yang cinta kepada dunia Itu yang pertama adalah fitnah Kenapa? Dunia bukan untuk dicintai Dunia itu bukan untuk dicintai Tapi dunia itu adalah Sekedar untuk melampiaskan kebutuhan kita Sambil Menunggu-nunggu Tiba saatnya Ajal kita akan Tiba Itu saja yang kita butuhkan Makanya kata Nabi SAW Kepala <tuh> dunia itu adalah tempat yang digunakan untuk transit gitu. melewati kayak jembatan aja gitu. jadi jembatan kita itu adalah dunia nah, oleh karena itu karena dunia itu adalah sebuah jembatan gak ada orang yang bertempat tinggal di jembatan kolong jembatan iya di jembatannya ada, ada rumah di jembatan jembatan mana ada rumahnya kalau kolong jembatan iya Rumahnya pemulung-pemulung itu Rumahnya orang yang belum baik nasibnya itu Sudah saudara-saudara kita pem, Iya Tapi kalau di atas jembatan tidak ada Jembatan itu dunia Jangan jadikan tempat tinggal Tapi sekedar kebutuhan saja kita nyebrang Atau sekedar untuk melihat-melihat saja Keindahan yang ada di bawah jembatan itu Itu saja Tapi setelah itu harus kita jalan kalau kita tinggal di rumah, ya itu namanya tinggal. Tapi kalau di jembatan bukan tinggal. Nah, jadi kan dunia ini seperti jembatan itu. Nah, jadi silahkan kamu cari dunia sebaik-baiknya. Apalagi zaman sekarang ini. Kalau orang tidak ada, tidak mempunyai dunia, maka dia itu dihinakan, direndahkan. Atau e, kita itu disombongi oleh orang-orang kita -orang pada dunia. Seakan-akan kita itu ingin meminta, ingin menjilat dan sebagainya. Kalau kita itu kawin dengan orang kaya Kita direndahkan Ya kan Atau kita ingin kawin Ingin dengan dapat orang kaya Perempuannya yang kaya Maka kita juga Dihinakan, didekte dan sebagainya Itu dunia, sifatnya dunia Jadi jarang sekali Ada orang yang punya dunia banyak Kemudian akhlaknya baik, jarang Berarti dia itu bisa melewati Fitnanya dunia kalau semacam itu Seperti Abdul Rahman bin Auf Siobakar Siddiq Seperti Sin Osman bin Affan Sahabat Abdullah bin Zubair Dan sebagainya Itu mereka adalah orang-orang yang melewati dunia Tapi sukses nah, Tapi banyak yang melewati dunia Tapi tidak sukses seperti Fir'aun Korun dan sebagainya Itu tidak sukses Nah, cukup. Itu adalah sebuah ajaran bagi sebuah pelajaran bagi kita. Kenapa? Ternyata mereka itu ditakdirkan hanya sebagai jongos saja. Tahu jongos? Pembantu. Pesuruh. Kaya sesuai dengan firman Allah Ta'ala Mahalir Kudsinya. Ya dunia uhdumi man khadamani. Wastaghdimi man khadamaki. Wai dunia layanilah. Siapa yang melayani, aku layani dia. Tapi jadikan pelayanmu siapa yang melayanimu yang mencari-cari kamu itu jadikan dia pelayanmu kan enggak ada ubahnya seperti mereka itu adalah seperti pelayannya dunia eh dari pagi mereka berangkat buka toko kemudian sampai malam baru pulang ke rumah terus setiap hari itu yang dilakukannya sementara hasilnya enggak berguna untuk akhiratnya alangkah ruginya yang semacam itu ditambah lagi dia itu hanya mengumpulkan beli tanah lagi, wah dapat uang, dapat untung beli tanah, beli rumah lagi investasi sana, investasi sini terus tambah banyak sampai-sampai dia itu irit seirit-iritnya untuk dirinya bahkan keluarganya juga seirit-iritnya alangkah ruginya macam itu kenapa? mementingkan investasinya biar jadi modal biar tambah banyak nanti-nanti kalau sudah kita banyak, kita baru petik hasilnya kalau satu ah Ya, makan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, ha, baru kita petik hasilnya gitu loh, maksudnya. <tuh> Rugi nggak? Rugi. <tuh> Rugi. Makanya kalau kamu kasih makanan, ada makanannya. Kamu makan sama-sama. Atau kamu makan sendirian. Ada tempe, ada ayam goreng, ada kambing open, kambing open. Yang kamu makan yang mana dulu? Ayo, yang kamu makan mana dulu? Setiap orang pasti beda cara menjawabnya. Dan perbedaan menjawab itu adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan karakter dirinya. Kalau dia mendahulukan tempe dulu, baru kemudian ayam, baru kemudian yang paling enak. Supaya kita melaksanakan sesuai dengan perintah. Dalam Al-Quran, Wa khidamuhu misik yang paling akhir yang paling enak. Atau kita jadikan yang paling enak di awal. Yang paling enak di awal, jangan baru yang paling enggak enak. Nah, itu orang itu ada dua pilihan. Mau makan tempe dulu apa kambing open dulu? Hmm. Kalau dia itu makan tempe dulu, dia orang yang kurang cerdas. Hmm. Nah, yang kamu melihat tadi itu kebanyakan orang-orang deso itu, orang yang nggak berpendidikan dan sebagainya nggak berpendidikan artinya dari segi agama dari segi pelatihan hawa nafsu Fem, dan biasanya cenderung agak pelit yang semacam itu, intinya nggak nah, usah bersuara biar nggak ketahuan. Nah, kenapa demikian? karena dia eman-eman dia eman-eman ambil tempe dulu ah jadi biar yang enak yang terakhir gitu jadi kan enak penutup akhir enak gitu nah, masalahnya kalau itu lagi eman-eman begini -eman, ambil tempenya eh nggak tahu pas datang orang tua nt misalnya atau tamu nggak ada suguhan lain kecuali ya makanan itu <gak> kamu suguhkan nggak siapa yang rugi dia rugi ngerti nggak Nah, jadi harusnya, Filsafat yang baik itu adalah, Yang paling enak kita makan duluan, Sehingga kalau ada tamu, nah, Kita tidak eman, Ada tinggal tempe, Padahal tempe. Gitu loh. Itu filsafat yang baik, dalam dunia itu. Kita punya, Beli sesuatu yang kita inginkan. Asalkan tidak berlebihan. Asalkan, Sesuatu itu bukan, Sifatnya itu fitnah. Tidak ada masalah. Beli. Kamu beli pakaian, Kamu punya uang, Beli yang bagus. Kamu beli kendaraan, kamu punya uang, beli yang bagus. Karena apakah harus nikmatin? Kalau enggak, kamu jadi buddha yang dunia. Sudah kamu capek-capek, Udah itu enggak nikmatin. Buat apa? Dunia itu untuk dinikmati. Fa'amma binikmati rabbika. Apa itu, hadis? Katakanlah, ungkapkanlah, gunakan. Nah, jadi, kalau sudah kamu itu nanti akan dihisap, sudah dihisap dengan yang tidak enak lagi. Ngapain? Enak dihisap, tapi ya enak juga dimakannya. Setiap hari makannya tempe tahu tempe tahu ada orang punya ini rugi sudah tempe tahunya dihisap kemudian itu makannya tempe tahu lagi enak kan makannya daging ayam daging kambing terus kayak begitu susu minumnya susu kendaraannya bagus dan sebagainya juga dihisap ketimbang yang ini ini kesian kenapa dia itu iri terlalu irit, irit irit irit irit sampai akhirnya dia kumpulkan uang banyak Tanahnya banyak, rumahnya banyak, ini banyak, sudah. Mau menikmati, sudah ditua. Ya kan? Mau makan kambing, dokter bilang, jangan kolesterol. Terus, mau makan yang enak-enak, harisa jangan. Bisa menaikkan hipertensi, darah tinggi. Udah itu, mau beli keju, orang kaya itu makannya keju roti sama kayak itu jangan. Asinnya itu bikin naik darah tinggi. Orang kaya itu biasanya minumnya itu adalah minuman-minuman yang enak, madu dan sebagainya. Oh jangan, kenapa? Nanti gulanya naik. Paham? <tuk> itu mau makan buah-buahan jangan, kenapa? Ada mah tadi dulu enggak pernah makan sedikit makanya sampai mah. Kalau jangan mama makan yang enak-enak enggak boleh. Makan buah ini enggak boleh, ini enggak boleh. Nah, siapa yang rugi? Mau kesuruti itu? Nah, nikmatin dunia, nikmatin dunia. Biarkan dunia khadam kita. Jadi budak kita. Jangan kita dipermainkan dunia. Orang yang termasuk yang dipermainkan dunia itu mau beli itu mikir-mikir, mau beli sesuatu mikir sampai 1 jam, 2 jam. Astagfirullahalazim. Nah, jadi pikiran kita itu yang yang berjalan itu, sama 2 jam itu mengambil makan energi. Makan apa yang nak ya? Makan rawon apa makan mie apa makan nasi kebuli ah nasi kebuli aja ah nggak jadi ah rawon aja terus terus sampai satu jam memang jadi dua dua dua jam ini waktu memikir itu bisa bikin lapar lagi <laughs> harinya dua piring lagi ya <laughs> rugi dia <laughs> jadi jangan sampai kita di kuasai oleh dunia biarkan dunia yang kita kuasai dunia teribawa kaki kita. Jangan kasih sempatan dunia itu mempermainkan tidak enggak. Karena dunia aku akan berdosa, alafu. Karena dunia aku akan iri pada orang enggak? Aku enggak iri kepada orang karena dunia. Kemudian aku karena dunia kemudian aku akan terjerumus ke dalam dosa enggak? Enggak aku biarkan. Itu namanya orang yang dipermainkan atau dipermainkan dengan mubah. Mau beli sesuatu yang dia mampu untuk beli tapi dia emang kenapa? Untuk membeli, untuk mengumpulkan supaya enggak berkurang. Itu sifatnya manusia. Dan itulah sifatnya dunia. Fem, dunia itu berapapun itu tidak pernah memuaskan. Nanti gak? Dunia itu berapapun tidak pernah memuaskan. Kamu, misalnya, satu bulan dapat uang 3 juta, cukup gak? Cukup gak? Cukup kira-kira? Sekarang kan 300 ribu. Misalnya nanti, sekarang nih, sekarang belum ada suami, belum ada apa belum ada kerjaan. Kamu kasih 3 juta, cukup gak? Lebih dari cukup kan? Kalau sudah kamu dikasih 3 juta, nanti kamu masih kurang. Nah, sehingga kalau sudah kamu sudah, sudah punya 3 juta, kamu akan merasa. Kayaknya kalau 5 juta cukup deh. Kalau sekarang kurang cukup. Kasih 5 juta, yaudah kasih 5 juta. Ditingkatkan oleh Allah Ta'ala 5 juta. Dikasih 5 juta, masih kurang. Terus begitu. Itu sifatnya manusia dan itu sifatnya dunia. Nah, kaya kata Rabbi Yassalam, Lahu kana libni adam wadiyan minazahab, La habba an yakuna lahu wadiyan, Walau kana Ibn Adam wadiyan, la habba yakunu thalath wadiyan. Kalau seumpama ada seorang manusia punya satu lembah emas, bukan satu bongkah, bukan satu kilo, bukan satu ton, tapi satu lembah, toh lembah kan? <laughs> emas itu, lembahnya itu terbuat dari emas. Sampai habis umur ini enggak bakal habis-habis tuh dunia. Ya kan? Masih dia itu berharap, andai kata aku punya dua lembah, alangkah senangnya aku. Nah, itu. Kalau sompah dikasih Allah Taala dua lembah pun masih merasa kurang. Andai kata aku punya tiga lembah. Walayyam la afahu ilaturob tidak akan memenuhi perutnya kecuali tanah. Kalau dah mati baru selesai. Itu. Dunia itu seperti itu. Kita punya uang di bank berapa? Satu M. Lalu. Kita melihat pondok Dalugo membutuhkan kepada dana. Pem, ah kita kasih 1 juta aja daripada 1 M-nya untuk pondok Dalugo adah. Mau ngasih, mau ngambil di ATM itu 1 juta, itu kepikiran kenapa? Karena kalau diambil 1 juta, bunyinya bukan M lagi tapi juta. Tadi kan 1 M, diambil 1 juta, berarti kan 999 juta, Nggak keluar M deh. Kepikiran karena istilah itu aja sudah pikiran. <laughs> kamu jawab 100 juta, keluarkan 100 ribu aja atau pondok. Kepikiran, karena apa? Gak bunyi 100 lagi, tapi 99. <laughs> itu loh fitnah dunia itu seperti itu. Jangan kamu katakan bahwasanya dunia itu nggak ada pengaruhnya, pengaruhnya besar, besar. Bahkan yang menyebabkan banyak orang sekarang ini berbohong, sekarang ini. Durhaka pada orang tua, durhaka pada suami, durhaka kepada guru, sombong, iri, dengki, sampai membunuh pun mereka lakukan dan sebagainya itu karena sebab cinta kepada dunia. Memang. Oleh karena itu di sini bagaimana caranya supaya kita tidak terfitnah? Yang pertama adalah kita harus meyakini bahasanya dunia yang akan kita miliki dan sedang kita miliki Sampai kita mati Itu sudah ada ketentuannya Nanti gak Dunia yang akan kamu miliki Kamu punya mobil gak nanti Sampai mati nih Kamu punya mobil gak Kira-kira Tergantung Kalau sudah diazal disebutkan Kamu bakal punya mobil Pasti punya mobil Kalau gak bakal punya mobil Tetap saja kamu akan naik oplet. Sampai ke apapun ya gitu Nanti gak sudah tentukan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita orang beriman, maka kita akan merasa tenang. Artinya apa? Kita harus cari ke sana ke sini, Tapi hatinya tetap beriman. Yang ditentukan Allah pasti akan capai. Aku akan dapatkan. Tapi yang tidak ditentukan tidak akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Fem, kita harus beriman. Bahwasannya yang namanya dunia seseorang itu tidak akan kemana-mana. Nah. Artinya kalau orang itu tiba-tiba mendadak kaya itu karena ketentuan yang Allah tentukan dulu. Kita pun juga bisa menjadi senasib seperti dia, dan dia pun bisa senasib seperti kita. Tiba-tiba orang kaya itu menjadi bangkrut, jadi orang nggak punya. Orang yang punya tiba-tiba menjadi orang yang kaya, bisa enggak? Bisa, tergantung kepada ketentuan yang Allah Taala kepadanya. Nih ya buat apa kita iri? Kalau kita iri, misalnya kita iri, iri hawa sama dia ya Allah. Fem, saya berharap semoga kayaannya itu hilang dari dia. Apakah berpindah kayaannya dia kepada kita? Enggak, tapi justru kita yang sakit. Memikirkan tetangga kita yang kaya itu. Setiap hari kepikiran-kepikiran jantungan cepat mati. Fem, nah, udah itu. Setiap kali kita melihat sakit. Fem, sampai kita mau begini, gak bisa, mau begini, bisa berimbas kepada dunianya yang akan dihasilkan. Nah, rugi dia. Nah, dia perjanjian beriman. dunia itu enggak bakal ke mana. Oleh karenanya, Allah Haddad mengatakan dalam syairnya yang sangat luar biasa itu, gaddamin ta'ala birrizqil qawam fil kitabil munzal nurin lil anam allazi lughayrak lam yaslilek waladhi gusmilak hasilun ladik fastaghil birabbik waladhi 'alayk di fadil hakeeka washar almasun la yakzur Allah taala telah menjamin dunia kamu dari mulai kamu lahir sampai mati udah jamin jodohnya udah dijamin gantengnya udah dijamin ngerti enggak jadi enggak usah kamu menjadikan sebuah uh, tujuan yang paling utama harus aku punya calon yang ganteng gagah alim kaya enggak enggak usah karena itu adalah Suatu pekerjaan yang sia-sia Min husni Mar mar'itar kuhu yang kita Melakukan sesuatu yang sia-sia? Orang sudah ada ketentuannya Al-Mu'kifris sama Yang menjodohkan itu sudah ada Jodoh kita sudah ada Jadi jodoh kita yang menentukan jodoh itu Adalah Allah, yang menentukan rezeki kita adalah Allah Yang menentukan ajal kita pun juga Allah, gitu. makanya kan Ayub Wahdad mengatakan Goddomin ta'ala birrizkil gawam Allah Ta'ala menjamin dengan rezeki yang Cukup tidak ada orang mati kelaparan, itu tidak ada Kecuali karena tertentu Suatu musibah, suatu balak, suatu cobaan Itu yang pertama Fil kitabil munzal nurul il anam Di dalam Al-Quran telah disebutkan oleh Allah Ta'ala Di mana Al-Quran itu sifatnya adalah Sebuah cahaya bagi manusia Maka beliau katakan Yang bukan untuk kamu tidak akan sampai kepada kamu Yang untuk kamu pasti akan sampai kepada kamu kalau sudah tahu seperti itu kata hadat. First tadi lebih rapik. Wala' di Kalau begitu lebih baik kita sibukkan diri kita dengan syariat ini. Wala' di dan apa yang wajib kita lakukan atau kita tinggalkan sibukkan dengannya semacam ini. Leik surham jangan banyak sumpak, jangan banyak susah. Magutir yakun yang sudah ditentukan Allah pasti akan terja. terjadi. Nanti ya. Jadi engkau ke mana mana? Berapa banyak teman kamu, fam? Dia itu nunggu nunggu. Mau datang jodohnya, setiap malam kepikiran jodohnya, mau tidur melamun tentang jodohnya, yang dia tidak tahu yang mana jodohnya. gitu. Jadi tersiksa dengan pikiran semacam itu, ini namanya terfitnah, dengan cinta kepada dunia, ini termasuk fitnah. Karena laki-laki itu dunia, perempuan juga dunia bagi laki-laki. Laki-laki dunia sebatas. Itu. Tapi kalau untuk dirinya sendiri itu bukan dunia. Bukan fitnah. Gitu. Tapi kamu sendiri, untuk diri kamu sendiri itu adalah fitnah. Kita, laki-laki, kepada diri sendiri itu bukan fitnah. Kamu, bagi diri kamu itu sih fitnah. Ngerti gak? Itu bedanya laki-laki sama perempuan. Mungkin laki-laki dipandang oleh wanita fitnah. Perempuan dipandang oleh laki-laki fitnah. Tapi, perempuan dipandang oleh dirinya sendiri itu adalah fitnah Beda dengan laki-laki Tidak memandang dunia itu adalah fitnah Ngerti tidak Umumnya itu seperti itu Jadi dunia yang namanya fitnah itu Melekat kepada perempuan Tapi tidak melekat kepada laki-laki Kecuali ketika laki-laki itu masih Anak-anak nah, Jadi dunia laki-laki menjadi fitnah Iya ketika dipandang ya, Ketika sudah dimiliki sudah tidak menjadi fitnah lagi Tapi kalau perempuan fitnah Sampai kapan pun menjadi fitnah jadi fitnah seperti fungsinya yang awal itu artinya kalau kamu itu terfitnah dengan laki-laki karena dia itu sifatnya emosional dan sebagainya, ya mungkin itu adalah sebuah fitnah bagi kamu. Tapi bukan karena karena fitnah dunia tidak, tapi karena apa? Fem, kamu tidak pernah memandang, memandang apa suami kamu itu sebagai fitnah dunia? Tahu fitnah dunia? Fitnah dunia itu kecantikan, Fem, kemolekan tubuh. Keayuan, kehalusan, dan sebagainya. Itu adalah fitnah dunia namanya. Laki-laki gak ada semacam sama kami itu. Kamu punya suami yang gak baik misalnya. Suka KDRT dan sebagainya. Itu bukan fitnah. Itu cobaan. Nah, tapi kalau seorang suami punya istri seperti kamu. Ya kan? Yang gak baik ahlaknya. Yang suka menyakiti hati suaminya, itu adalah fitnah. Nah, karena apa? Nah, karena perempuan itu selalu dengan wajahnya. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu gak harus identik dengan wajahnya. Laki-laki alim. Mau gak sama dia? Walaupun wajahnya pas-pasan. Kamu pilih. Ada laki-laki ganteng. Gak punya kerjaan. Laki-laki enggak ganteng tapi alim. Mau yang mana? Apa dua-duanya enggak ada masih? Hah? Yang alim kan? Nah, yang alim. Perempuan cantik, ya kan? Tapi enggak alim. Alim tapi enggak cantik. Ustaz, pilih yang cantik. Nanti enggak? Beda antara laki sama perempuan. Pilih. kalau kita melihat pada orang ya kita pilih cantik. Paham? Eh, enggak lima kita bisa ajari dia. Gitu Beres deh. <tuh> <tuh> Ngerti ya? Nah, itu kalau sama Ustaz, gitu nah, tapi kalau sama laki-laki pada perempuan enggak seperti itu. Nah, enggak seperti itu. Gitu. Makanya kan laki-laki itu bisa memilah-milih perempuan itu cuma sekali hak pilihnya. Hak vetonya itu satu kali. Kalau laki-laki gak habis hak veto-nya Sampai mati baru habis. Nanti gak? Apakah laki-laki itu kalau udah kawin. Gak boleh kawin lagi? Siapa ketentuan siapa itu? Kita ikut ketentuan manusia itu. Atau ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Walaupun isinya berteriak. Walaupun isinya begini, begitu dan sebagainya. Kalau Allah menentukan dia kawin lagi. Kawin. Walaupun isinya berarti yang mengharamkan haram kamu kawin lagi ke haram-haram. Kalau sama Mamdi itu mau kawin lagi enggak boleh. Haram. Orang yang menghalalkan siapa? Allah. <tuh> Ayo kamu sudah kawin sama lagi-lagi. Enggak anak mau kawin enggak enggak suka sama kamu yang satunya aja. Bisa enggak? Bisa enggak? <tuh -tuh -tuh> iya, bisa. Cukup satu. Ah, itu loh perempuan. Jadi haknya perempuan itu hak wetonya itu cuma sekali waktu menentukan pilihan suami itu sebagai pilihannya atau enggak? Nah, itu aja hak kamu. Setelah kamu jatuhkan pilihan kepada dia, lalu kamu kawin enggak ada pilihan lagi sudah. Kecuali kalau kamu dapat yang baik ya harus bersyukur. Dapat yang enggak baik ya harus sabar. Itu sudah nasib kamu. Terus mau gimana lagi? Paham? Sudah punya anak apalagi? Kamu berharapkan, enggak anak kau sudah lepas dari ini aku bisa dapatkan yang lebih baik. Eh siapa mau sama bekasnya orang? Hmm? Mau gak kamu bekasnya sedoknya teman-teman kamu itu? Selain aja gak mau, apalagi yang Sesuatu yang menjijikan Apalagi udah punya anak beban Ngapain kan kita terbebani dengan anaknya orang? Makanya kan perempuan itu terbagi menjadi Tiga, ada perempuan Semuanya baik untukmu, semuanya baik Siapa dia? Perawan Baik Karena perawan itu masih lugu Pengetahuannya juga Minim Apapun yang didapatkan oleh suaminya, oh begini ya, nah, gitu loh, oh begini, jadi enak. Mau dapat suami yang ejakulasi dini, mau dapat suami yang perkasa, mau dapat suami yang kayak gimana pun, eh, dia merasa oh kayak gini ya perkawinan loh, oh jadi lima aja apa adanya. Tapi kalau sudah kawin dia, sudah pernah kawin, dapat suaminya nggak dua kurang, nggak seperti yang awal, tendang dia. Nah, Karena apa dia sudah tahu, nah, itu loh. Mangai keuntungan kawin sama orang perawan. Jadi kalau kawin perawan ya. Em. Hmm. Em. Hmm. Nah, itu luck semuanya bagus buat kamu. Yang kedua, ada perempuan yang enggak bagus juga, yang enggak baik juga. Enggak bagus, enggak baik. Tengah-tengah. Siapa? Janda yang enggak punya anak. Janda enggak punya anak masih mending, gitu lah. Nah, jadi kalau sudah kamu punya anak, udah, tinggal penyesalan saja. Kalau sudah kamu punya anak, udah, jangan pernah minta-minta cerai. Nanti kalau sudah minta cerai, itu awalnya aja, wah, aku banyak mau aku ini, nanti nyesel dia. Jadi banyak yang menyesal karena meminta perceraian, memaksa suaminya menceraikan, tapi setelah itu dia menyesal. Dan itu, akurasinya itu, jumlahnya itu, itu sekitar 90%, 10% yang gak menyesal. 90% yang pernah meminta suaminya cerai, apapun sebabnya. Apakah karena suaminya kawin lagi dan sebagainya? Pasti dia akan menyesal. Kenapa demikian? Satu. Apalagi sudah tua. Sudah tidak bisa bersaing. <coughs> Nanti tidak? Rugi dia. Karena selama dia itu masih punya suami, selama itu pula. Pahala sholatnya digandakan 70 kali lipat. Karena siapa? Suami kayak Kamu lihat tuh, wajah kamu biasa-biasa saja kan Teman-teman kamu wajahnya biasa-biasa saja Begitu kawin, langsung Trenk wajahnya kan Ya enggak? Lihat tuh, wajah yang belum kawin sama yang sudah kawin Beda kan? Nah, jadi begitu kawin langsung, kelihatan agak cantik ya kan Berkatnya siapa? Laki-laki, suami Suaminya tetap aja Dari dulu sampai sekarang nah, Biar faham gitu Itu barokahnya seorang laki-laki itu Seperti itu Barokah apa? Nah, karena barokah daripada bukanya jalan untuk mendapatkan ridho Allah swt. Jadi harus faham kalian. Pesan nggak mau kalian itu ditipu-tipu setan, dipermainkan setan sampai kalian itu terpisahkan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu seorang wanita kawin. Ingat, hak yang terbesar di dalam hidupnya adalah haknya Allah. Itu yang pertama di atas galgalanya. Lalu haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Haknya suami Di atas haknya orang tua Di atas haknya orang tua Orang kalau sudah sarang perempuan kawin Itu namanya orang tua itu nomor 30 sekian Yang pertama Allah Yang kedua Rasulullah Ketiga, empat, lima, enam, sampai dua puluh sembilan Suami, tiga puluh, suami Tiga puluh satu, suami, tiga puluh dua Ibu, tiga puluh tiga Ibu, tiga puluh empat, ayah Itu ajaran Nabi Itu udah misalnya seperti itu Nah, jadi doa kepada suami lebih daripada doa kepada orang tua. Kalau sudah menjadi istri, nah, bahkan kesalehan seorang wanita itu bisa menyebabkan orang tua yang nggak saleh pun akan menjadi sebab terlunturkan dosa-dosanya orang tua itu berkat anak yang saleh itu. Ingat kan bagaimana ceritanya seorang sahabat Nabi wanita yang dia itu dipesan oleh suaminya Fem, untuk tidak keluar kecuali dengan izinnya. Dan memang seperti itu, walaupun tidak tidaknya pesani seperti itu, apalagi di pesani. Setelah dia itu berangkat bepergian suaminya, ternyata ayahnya sakit keras. Suaminya, eh, kakaknya datang, dek, ayah sakit keras. Ayo ke rumah. Gak maaf, aku dilarang keluar, aku belum izin sama suami. Sudah, tinggal. Datang lagi, dek. Ayah kami Ayah kita Sedang sekarat Ayo kita lihat Fem Dia meletakkan mata Maaf Saya belum izin suami Fem Sampai datang lagi D Ayah sudah meninggal dunia Ayo kita lihat Dia meletakkan mata Dan maaf Aku tidak bisa meninggalkan rumah Padahal rumahnya itu Bukan berseberangan Bukan berjauhan Rumahnya di atas loteng Di atas sana Tapi lihat Bagaimana seorang istri itu sampai begitu sampai dikuburkan. kuburkan nggak ngelihat ya begitu sudah dikuburkan datang suaminya diadukan kepada Nabi Muhammad saw. Apa kata Nabi Muhammad saw. Kamu tahu di mana sekarang ayahnya itu di surga. Kenapa? Karena sebab kesalahan istri dia. Anaknya itu salihah kepada suaminya jadi sebab suah so, ayahnya itu semua dihapuskan dosanya dimasukkan dalam surga. Hmm nah jadi kok bisa tadi? Ya? begitulah namanya ujian itu yang paling berat taat sama orang tua wajar tapi hat manusia kalau summa ustad ya, yang e, menjaga kamu menghidupi kamu pem, perlu apa ustad yangmu yang dia yang, yang memenuhinya ya kan tempat tinggal ustad penuhi makan ustad penuhi pakaian ustad penuhi semuanya kalian kan punya utang budi mas. Ya, Ya kan, kalian punya otak mudi kalau masa. Sehingga kalau kalian taat kepada saya itu wajar. Orang tua kan seperti itu, yang melahirkan, yang menjaga, yang mencebokin dari kecil sampai besar, lalu kawin Wajar kalau sama-sama orang itu taat kepada orang tua, karena kebaikannya sangat banyak. Ini enggak ada agama, begitu kamu kawin kamu harus taat lebih kepada suami. Kita enggak kenal sebelumnya. Kita enggak tahu siapa dia. Kadang-kadang sifatnya enggak. Kelop sama kita. Kita wajib mentaatinya, Wajib tunduk kepada dia. Wajib takdim kepada dia. Wajib mengagungkan dia bagikan raja. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Wajib tampak kepada dia selalu menyenangkan. Wajahnya menyenangkan. Suaranya menyenangkan. Ngomongnya menyenangkan. Selalu membuat tenang hati. Bukan membuat ruwet hatinya suami. Itu tuntutan agama terhadap seorang istri yang salihat. Salihat terhadap dia selat selatnya bukan main makanya istri solihah itu enggak banyak kan istri solihah itu enggak banyak istri solihah itu sedikit tapi beruntung yang sedikit itu orang dulu banyak tapi orang sekarang sedikit sallatun naulina banyak dari orang dulu-dulu qalilun -dulu. minal akhirin sedikit daripada yang yang akhir ini ayo jadi kalau kamu itu siap untuk jadi istri yang saleh siap untuk bagaimanapun sifat suami Tetap kamu itu sabar sesuai dengan perintahnya Isti soliha itu adalah Man ida ra'itaha ra tasurruk Kata Nabi Sya Allah Sallam Kalau setiap kali engkau melihatnya selalu menyenangkan Ada suami senang melihat istinya marah-marah Mengangkat suara Fem? Atau melakukan sesuatu enggak enggak menghawil dia Menghardik dia Ada suami senang dengan aroma bawang ada suami senang dengan melihat pakaiannya compang-camping, enggak dandan. Rambutnya kasak-kusuk. Ya kan? Begini-begini gitu. Ada suami senang kayak gitu? Ada suami senang mencium bau aroma lidah buaya atau jeruk purut asam? Ada? Enggak ada kan? Eh, begitu. Kita harus tampil seperti itu. Fam tampilan berbeda kita yang paling berbeda, yang paling elegan, yang paling fresh, yang paling wah itu harus beras suami. Itu si yang saya lihat. Ini enggak ya. mau ke kondangan, masya Allah dan dan rapi. Fam suami ambil, ambil itu, ambil itu, ambil disuruh-suruh sama. Astaghfirullah. Dan, dan tuh siapa penti? Hey calon penghuni neraka. Makanya Ustaz ini kan ada ya, Dalam hati Ustaz ini Ustaz ini tidak melihat perempuan kayak gitu, Ustaz ini Allah Mau jadi siat solih, gampang kok Gampang, taat saja Ambil hatinya suaminya Jangan bikin dia marah Faham? Istri yang solih itu adalah Yang menganggap suaminya itu bagikan raja Atasannya Nanti raja Ada menteri yang marah-marah kepada S.B Kalau sama ada menterinya S.B marah-marah kepada S.B Apalagi depan orang kira-kira Gimana kira-kira dia yang saya rekan sama SPI. Nabi Muhammad itu menganggap suami itu bagaikan raja. Kok bila-bila sekarang kadang-kadang beraninya sama suami. Apalagi sampai marah-marah depan suami. Itu na'udzubillah. Jadi melihat wajahnya aja sudah hitam. Lain. Cantik asalnya. Tapi begitu sampai ke begitu. Habis sudah. Jadi na'udzubillah. Jangan sampai seperti itu. Itu fitnah paling garang. Fitnah yang paling jelek itu adalah perempuan. Kalau sudah toliha kepada suaminya itu, dan ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis sahih, bahwasanya setiap kali suami itu diganggu oleh istrinya di dunia, maka istrinya yang di akhirat sana dia itu mendoakan sakti latak ka umuk. Kalfa inna fa innahu inda kazahil. Dia itu sebentar sama kamu, sebentar lagi dia itu akan berpindah padaku untuk selama-lamanya. Setiap kali kita membuat marah, membuat mereka kepada suami. Jadi kalau nggak siap jangan. Jangan kawin, jangan kawin. Saya mesti himbau kayak begitu. Ini enggak, saya setiap hari berdua ada mak-mak keluar biar diambil mantu. Padahal dia belum siap, dohir batin belum siap. Gitu. Baik, Padahal lihat bagaimana ada seorang wanita solihah daripada di kalangan sahabat Nabi, di mana wanita solihah itu sangat cantik, banyak sahabat-sahabat yang besar yang kaya-kaya seperti Abdul bin Auf yang meminta dia, semuanya ditolak dia sendiri perempuan punya hak, hak pertama kali itu. Itu adalah hak perempuan, menolak atau menerima. Itu haknya perempuan. Akhirnya apa? Dilaporkan oleh ponakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Gundul ya Rasulullah, bibikku ini tidak mau kawin." Padahal banyak sahabat-sahabat yang besar yang yang apa yang kaya dan sebagainya yang memintanya tapi dia enggak mau. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam peduli dengan urusan akhirat kita, tapi tidak peduli dengan urusan dunia kita. Karena dunia itu sudah dijamin. Dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ditanya kenapa kau tidak kawin? Kalau ya Allah, aku ini adalah umatMu. Pem, Yang selalu, karena aku belajar kepadaMu, aku takut, sampai terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Aku sangat takut terjerumus ke dalam dosa demi dosa kalau aku kawin. Tapi kalau engkau lihat, engkau pandang, aku ini sebaiknya menikah. Aku ingin bertanya satu hal. Silakan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih haknya seorang suami terhadap istrinya? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Seandainya Suami kamu itu ada luka korengnya. Setiap koreng itu bernanah dan berdarah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu darah dan nanahnya itu kamu jilat, kamu bersihkan sebagai bakti kamu pada suami. Kamu belum belum bisa melaksanakan haknya seorang suami. Apa kata perbuatan solihah itu? Kalau begitu ya Rasulullah, demi Allah sampai mati pun aku tidak akan melaksanakan perkawinan. Itu loh. Itu orang bertakwa. Itu wanita sholihah. Yang selalu pikirannya untuk akhirat. Kalau sekarang masyaAllah, Allah. Teriak-teriak. Depan orang. Kadang di jalan. Dan sebagainya. Saya barang dan sebagainya. Berani pada suami. Sampai mukul-mukul pada suami. Naudzubillah. Naudzubillah. Yang disangkainya perempuan enggak banyak. Yang semacam itu ceraikan aja, Biar tahu rasa dia. Emang yang seperti kamu banyak. Yang emang seperti kamu sedikit. Banyak. Tahu. Gitu. Baik, usir aja dari rumah ya begitu. Habis. Menggelin hati emang umur enggak ber enggak enggak berlalu, enggak berjalan tuh kan berjalan itu. Baik, bukan tambah lama tambah tambah apa? Tambah lama kita hidup di dunia tambah lama tambah sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia mati sisa hidup kita. Mem jangan kita pegel karena orang satu itu. Apalagi sampai kita itu sama orang tua diperintahkan untuk berani sama orang tua sebagainya oh tinggalkan Mestat paling sebel sama orang istri yang begitu mempengaruhi pada suaminya, karena apa suaminya dipanggil anak mama. Oh itu anak mama itu anak anak soleh itu, suami soleh dan suami calon penghuni surga. Cuma orang orang yang identik dengan setan itu, yang sudah terbius dengan bisikan setan itu, yang mengatakan bahawa mereka itu adalah tidak bagus, tergantung kepada ibunya, bukan tergantung Taat pada ibu itu namanya. Istri nomor berapa orang tua? Nomor satu. Dia kalangan makhluk. Oleh karenanya kan. Kalau surah wanita. Hak yang terbesar Allah. Lalu Rasulullah. Lalu suami. Baru orang tua. Tapi kalau sama suami. Seorang suami. Tidak. Suami itu paling besarnya hak adalah Allah. Rasul. Baru kemudian orang tua. Saya tidak ada. Namanya suami durhaka itu tidak ada. Yang ada itu adalah anak durhaka. Yang ada itu adalah istri durhaka. Kalau suami durhaka. Kepada istrinya tidak ada durhaka. Sama seperti orang tua, berharga kepada anaknya, tidak ada. Hey, ma, jadi seperti itu. ya. Jadi harus siap-siap kalian. Kalian itu akan menghadapi cobaan-cobaan yang begitu banyak. Melintang. Dan merintangi kalian, supaya kalian itu bukan termasuk yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan mau. Lawan. Yang berat kamu lakukan, itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yang berani kamu oleh hawa nafsu, itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kita minta kepada Allah Ta'ala di penghujung hari Ramadan ini, semoga kita ini termasuk yang bisa selamat dari fitnah dunia terutamanya. Semoga kita termasuk yang mendapatkan dunia yang begitu banyak melimpah barokah, tidak ada hisap nanti di akhirat, tapi di tangan kita, bukan di dalam hati kita. Kapan kita menginginkan sesuatu, terlaksana di dunia ini, tapi nanti di akhirat tidak ada hisapnya. Semoga kita termasuk orang yang mempunyai dunia yang mahmudah. Semoga kita termasuk yang mempunyai dunia yang berguna untuk agamanya, untuk cintanya Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW dan para ulama, dan semoga kita semua termasuk yang mendapatkan surga, karena berkat dunia kita, karena berkat istri kita, karena berkat keluarga kita, karena berkat keturunan kita. Allah adzimiyah, waknintin salihah walamana wassalallahu ala al-fathah. Ya Rabbana taraftna.